Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Oman walah Wa la hawla wa illa billah Amma ba'd Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang mulai ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang sifat-sifat Huruf Dan sekarang kita memasuki Bagian yang kedua Dari sifat-sifat huruf hijaiyah yakni tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan di metode syafi'i ini, anda sebutkan delapan sifat. Yang pertama adalah sofir. Yang pertama adalah sofir. Apa yang dimaksud dengan sifat sofir? Sofir adalah tajamnya suara, karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Huruf-huruf dari huruf-huruf sofir ada tiga, yaitu saad, zay sin. dan sin. Tiga huruf ini memiliki sifat namanya sifat sofir. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tiga huruf ini keluar dari ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah ya. Kemudian keluar suara melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah dan itu sudah Saya jelaskan di bagian mahrod, sebagaimana bisa Anda melihat di halaman ke 21 Karena sempitnya celah, maka suara yang keluar tajam. Ya, suara yang keluar tajam, sehingga ketika seseorang mengucapkan salah satu dari tiga huruf ini akan terdengar, walaupun berbisik-bisik. Ya, seperti Di antara kita kalau sholat malam dengan suara yang uh, pelan, ya itu yang terdengar huruf sin kadang huruf shod, ya itu. Contohnya al-ladhi yuwas wisufi sudurin nas, ya ini suaranya tajam, ya tadi buktinya tajam ketika berbisik-bisik yang yang keluar masuk ke telinga kita antara sin dan shod tadi. Kemudian Berikutnya sifat kolkola. Perlu diketahui bahwa kolkola ini masuk dalam pembahasan sifat. Dan bukan pembahasan tersendiri. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, kenapa di kitab metode Asyafi'i ini tidak dibahas khusus tentang kolkola? Karena memang kolkola ada pada sifat huruf. Ada pada sifat huruf. E kolkola artinya memantulnya suara pada huruf ketiga sukun. kol adalah memantulnya suara pada huruf ketika sukun dan tanpa terpengaruh di, dari harokat yang tiga atau tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Kita tahu bahwa harokat ada tiga, fathah, kasroh, dan dommah. Fathah, kasroh, dan dommah. Ya, fathah, kasroh, dan dommah. Nah, sebenarnya ulama mengatakan bahwa kol itu terpengaruh dengan huruf-huruf tersebut, tapi yang tepat tidak terpengaruh. Uh, huruf dari kolkola ada lima terkumpul dalam kalimat kutbu jaddin yakni huruf kof, po, ba, jim, dan dal orang-orang kita di Indonesia untuk memudahkan menghafal huruf-huruf kolkola mereka bilang dengan kalimat baju di toko baju di toko ya, ba, jim, dal po, uh, dan kof ya atau dengan kutbu Jaddin. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf ini ada pantulannya ya seperti ba ab ab babi bu ab ketika sukun itu ter terlihat ab ab ya. Nah e, kolqolah terbagi menjadi dua ada kolqolah kubro dan ada kolqolah sugro. Yang kolqolah kubro definisinya adalah Waqaf pada huruf kolqalah Baik itu Bertajdid atau tidak bertajdid Artinya ketika waqaf berhenti bacaan Pada huruf kolqalah Yang lima tadi atau salah satu dari lima tadi Maka ini Masuk dalam kategori kolqalah Kubra Contoh yang bertajdid adalah Di surat al Dan yang lainnya Tabbat yada Bila habim Ya Ada tab di situ, ba tasdih dan dia masuk bagian kolokola kubra Ya, wa ma Kalau ini tidak ada tasdih, tapi tetap masuk ke dalam kolokola kubra Kemudian berikutnya yang kedua adalah kolokola surah. Apa yang dimaksud dengan kolokola surah? Kolokola surah adalah kolokola huruf ada di tengah kata atau tengah kalimat. Dan dia tidak berhenti. Ya, Tentunya tidak ada berhenti di sini. Setelah kol masih nyambung dengan bacaan yang lainnya. Contoh, qad af lahal mu'minun. Qad dal, qad af qad af qad af lahal mu'minun. Itu, kol-kolah Ya. والله اعلم بالصواب ولنمدن تمنفعت وانتم sampai sini الله على nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh